Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama acara Kongko bareng Gusdur dari KBR 68H Jakarta. Bekerjasama dengan School for Broadcast Media Jakarta. Acara ini dipancar luaskan oleh radio-radio jaringan KBR 68H di Nusantara. Dari Aceh hingga Papua dan beberapa televisi di kawasan Indonesia. Saudara saya Muhammad Guntur Ahmeli akan menemani Anda berbincang-bincang dengan Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur yang saat ini sudah bersama kita di kedai Tempo Jakarta. Saya sapa dulu Gusdur. Asalamualaikum Gusdur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik. <tuh> Baik-baik aja Gus ya. Dan saudara seperti biasa Pak Acun yang biasanya membacakan petikan dari kitab Al Hikam namun tidak bisa datang dan uh, akan saya gantikan dengan satu petikan dari hadis yaitu tentang Atabassumuka fi wajhi akhi ka bahwa senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin Gusdur bisa menjelaskan makna dari senyum adalah sedekah itu Gusdur. Silakan. Ya, di sini kita berbicara tentang solidaritas. Iya. Jadi sama saja dengan ucapan seorang kiai di daerah Kebumen, Kiai Sonaji. Yang mengatakan kepada saya, di dalam hadis ada pak Orang islam itu bagaikan tubuh yang satu hmm. Kalau yang satu itu merasa sakit Sebagian merasa sakit, bagian lagi hmm. juga merasa hmm. Nah kenapa sekarang ini kok banyak orang islam kaya Yang miskin gak ada yang perhatikan hmm. Nah ini bukan berarti melarang hati. Hmm. Ya, itu J tadi, sama saja dengan itu Jadi makna senyum itu juga bentuk dari solidaritas iya. ya Ya uh, terima kasih uh, Gusdur. Uh, saudara pagi ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yaitu Islam dan humor Berkenaan juga dengan hadis yang tadi saya sebutkan Yaitu bagaimana kita memberikan atau mengetengahkan Islam dengan penuh uh, humor, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keramahan Dan kita kenal bahwa Gustu adalah sosok yang penuh dengan uh, humor, penuh dengan uh, gelak tawa dan tidak dengan wajah yang garang dan kak untuk itu sudah datang bersama kita di kedai tempo Bung Hamid Bashaib Selamat pagi Bung Hamid selamat pagi Bung Gutur ya apa kabar Bung Hamid Alhamdulillah dan Bung Hamid ini seorang penulis dari buku humor ala Gus Dur Bung Hamid ya Ya, saya menulis dua jilid dua jilid untuk buku itu Rumor, dan bagaimana tanggapan pasaran buku humor ala Gus Dur itu luar biasa jadi dalam lima hari itu terjual lima ribu eksemplah. Dalam lima hari? Mungkin karena tipis dan murah. <laughs> Berapa harganya itu, Bung Hamid? Waktu itu harganya cuma lapan ribu rupiah, karena 8 ribu. kita kira lapan tahun yang lalu, hmm. hingga Gus Dur tujuh tahun yang lalu, Gus Dur baru saja naik jadi presiden. Hmm. Saya buat itu dalam waktu dua minggu berdasarkan ingatan saja. Dari ceramah-ceramah Gusdur. Ceramahnya, diskusinya, penggalannya, percakapan dengan sahabat-sahabatnya mm -hmm. yang saya dengar, yang saya tahu, mm -hmm. dengan Gusmus misalnya. Mm -hmm. Nah itu saya tuliskan dengan cepat aja mm -hmm. dan dalam waktu lima hari sudah. Lima hari habis. Sudah. Lima ribu. <laughs> Oke, Bung Hamid, kita akan berbincang tentang tema itu. Mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid saya kira. Salah satu kelebihan dari Gusdur adalah seorang sosok yang penuh dengan humor nah ini bagaimana dampak kepada perkembangan Islam di Indonesia itu Bung Hamid Mungkin Anda bisa ya bicara. pertama begini melihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang karena hmm. Gus Dur ini uh, betul-betul memahami humor filsafat humornya jadi bukan hanya praktek berhumor hmm. tetapi dia mengerti uh, teknik membuat humor dengan hmm. piawai sekali hmm. filsafat humor fungsinya hmm psikologi humornya jadi dia perhumoran itu mengerti keseluruhan aspek dari humor bukan sekedar uh, melucu atau melontarkan joke yang lucu kalau kita baca misalnya dia hafal semua itu misalnya joke nya zaman presiden Kennedy di Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen beliau ini hafal ada joke tentang apa Winston Churchill ya Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua yang be, yang beledek ledekkan dengan Clement Attlee misalnya ketua partai oposisi mm -hmm. tentang privatisasi. Privatisasi. <laughs> Itu saya dengar dari Gusdur dan saya saya kutipkan. Mm -hmm. Nah, Gusdur ini juga tahun 86 menulis satu pengantar yang bagus sekali uh, untuk terjemahan buku Mati Ketawa cara Rusia. Mm -hmm. Yang pengantarnya luar biasa bagus dan dari situ kelihatan bahwa Gusdur Mengerti betul apa itu humor, fungsinya, dan dan sebagainya. Jadi menggamb, maksud saya menggambar gedulur. Nah, tetapi yang Anda bilang juga jadinya implikasinya benar. Jadi mm -hmm. orang luar terutama melihat mm -hmm. Gusur itu bukan sosok yang angker, yang mm -hmm. menyeramkan. Meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas, mm -hmm. tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas Kapan untuk humor Dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius Dengan cara sedikit humoristik Sehingga tidak melukai uh, pihak yang dikritik dan sebagainya Jadi hmm. itu yang saya lihat ya Saya mungkin mau tanya dulu ke, ke Gus Dur Gus Dur, kenapa suka dengan humor Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu Tujuannya itu apa emang Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan Dekat dengan mau balik-mau balik Nah mereka itu didengar orang karena humor Nah itu mungkin ya Teknik, humor sebagai teknik Nah itu. ambil saja contohnya Seorang Kiai Itu diundang ngaji Dengan saya Di sebuah Desa gitu. Itu alaman yang punya rumah Itu alamannya kecil sekali Cukup untuk panggungnya kami berdua Nah Rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan, karena tidak ada mobil, ya. ada sepeda. Setengah setengah sembilan malam itu, si Kiai tadi naik ke atas panggung. Saya bilang, saudara-saudara, mari kita ngaji, kerana tempatnya tidak cukup biarlah Ini kami pakai aja Kiai nya. Anda semua duduk di jalan itu, itu sudah kita cekat di sana, Hansi, pasti tahu. Tidak boleh ada sepeda lewat. Ya. Oh, udah semua datang ngumpul di di jalan itu duduk sila Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit mari kita mulai karena sudah pada duduk ini ada pun yang masih di kebun salah sana Mari kita bareng-bareng doain di, di gigi tulur hahaha <laughs> Orang ketawa semua ya, saya ketakutan jadi 3000 orang. Ketawa. Nah, itu yang menarik buat saya. Nah. Ya, ceritanya. Didoakan ya. supaya digigit ular gitu kan. Nah. Itu kan ya, agaknya it. doa itu sesuatu yang baik mestinya, tetapi untuk begitu. Tapi jelas Kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh. Gitu ya Gus ya, kira-kira. <laughs> itu yang gitu-gituan itu yang Gusdur saya kira juga. Gusdur uh. Gusdur oh, Gus memang mendapat uh, sumber dari humor Itu dari mana, Gus? ya mikir aja sendiri <tuh> adaptasi juga Gus kadang-kadang <tuh> <Yeah. tuh> gitu kadang-kadang ya tertutup nah tapi menarik juga <tuh> nah, karena Gus kayaknya menguasai apa humor dari agama-agama lain juga <tuh> jadi dari Yahudi gitu Gus ya dari Kristen sudah karuan adalah dengan mulu <tuh> kan <interior> konkristen <tuh> ya terus takalanya mereka yang ledek nah <tuh> ada tiga orang Gimana? Gimana tiga orang bang? agamawan ya itu bicara agama agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan hmm. katanya orang katolik ya orang kristiani kenapa itu? Ya, agama saya kenapa? kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya Bapak, Tuhan Bapak di surga, di surga loh. Oh. hubungan anak dengan Bapak <laughs> itu. katanya orang danda, orang Hindu Hindu juga dekat Om, Om swastiha, Om Om sama pernahkan dekat sekali. Asyik diem main dan lah bagaimana ada? Lah boroh boroh mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Orang begini, macam dan gitu orang Islam. Nah, ini. Speaker. Tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar apa joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya. <laughs> tapi mungkin juga self mockery dari mm -hmm. orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali enggak keberatan itu kalau Oh um Kenapa itu? Sarang boleh lah Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius e, agama. Ya. Itu. Um agama itu enggak perlu di Terima secara serius, <coughs> ajarannya yang serius. Oh, <coughs> oh itu bedanya Gus ya. Itu ada satu kasat ini sampai ngakak-ngakak. Kami seorang diingat ketemu saya diceritakan di televisi di TVRI. Saya itu ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lebayanin, lah saya kok de... bukan ahli geologi, bukan apa lebih ya, ya, ya, ya? Saya jawab itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kitul itu dipaksa pakai jilbab <tuh> <tuh> itu benar gak Gus? <tuh> lulah <Loh> iya <tuh> karena bukan ahli geologi yang ditanya <tuh> lah iya <tuh> tapi seorang kiai dan kebetulan waktu itu ada kejadian RU pornografi itu Gus ya? atau kewajiban ya, ya jilbab itu? iya Uh, ya Bung Hamid Anda melihat misalnya bisa uh, apa ya mungkin bisa membandingkan antara Gustur dengan uh, sosok yang lainnya tentang uh, teknik menggunakan uh, humor gimana Nggak ada lawannya dalam hal itu Gustur, uh, saya kira ya uh, karena itu tadi tentu kita kenal banyak sekali Kiai uh, Kiai NU itu kan orangnya orang-orangnya rileks sekali ya humornya kaya dan biasanya apa hadis atau ajaran-ajaran agama hmm. di antara mereka dipelesetin sedikit-sedikit itu itu hmm. bukan sesuatu yang menegangkan. Hmm. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional hmm. baru orang misalnya memplesetkan bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf kemudian lama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa, bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh. Hmm. Maksudnya. jangan dalam kan kan ada kan. perbedaan Perbedaannya gimana itu? Ah, ya, itu contohnya, Kiai ngajar santrinya membaca liha fi turaysin. Ila <Doboh> fihim rihrat tashta'i wa shoyif. <Doboh> nah, itu berarti itu wakaf. Hmm. Ilmu baca Quran itu hmm. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihrat tashta'i wa shoyifi. Ah. Soifi Ya tuan-tuan Akhirnya Ayo baca-baca Ila fi quraisin Ila fi him Lihatlah si ta'i wa soif Pegang bibirnya kan Ah begini Begini Jangan soifi Baca soif ya Begitu lepas tangannya tu Fi Hahaha makanya kita gak boleh memaksakan apa-apa lo bayangkan itu Quran artinya bukan berarti memungkinkan karena begitu akrabnya ya Rusia tiap hari hidupnya dengan disitu ada perbedaan kan dua ilmu satu ilmu kiroah satunya ilmu wakafnya baca Quran sendiri tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid memang apakah Uh, tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren guys. Oh iya. Iya jelas sekali. Hmm. Sufi itu kayak humor. Hmm. Gemar arti gimana itu, Gus? Sufi kayak humor. Ya, artinya mereka itu mau menceritakan sisi-sisi yang segar dari kehidupan. Nah, ini yang aneh saya kira, Gus. Gimana tanggapan Gus sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang itu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini semua ya. hal yang menyangkut agama itu dihadapi ya. atau ditangani dengan itu karena dengan... kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan. kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa pen, apa namanya Islam dalam menghadapi atau merespons Tantangan-tantangan atau gangguan dari luar Itu punya dua cara Dua pendekatan hmm. Satu pendekatan kultural Itu ya. Itu sih gak ada humornya Hal-hal Dan yang satu lagi ya Juga gak ada humornya Pendekatan institusional atau kelembagaan hmm. Ini nah, Sekarang kita lihat Pada kultural Tanpa humor yaitu pada abad kelima Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Ah yang setuju ziarah kubur yang melakukan hal itu ziarah siasmalah ya anggap aja dah pucuknya jadi NU lah gampang. Ya. Ya. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah kalau di surga. Iya. Wong Sayyibnu Taimiyah segala macam. Ayah ya, sudah seru itu. Jadi kita jangan gitu ya. Nah, nah, itu. Itu itu. Nah. Adapun yang lain itu dari ke apa namanya? selebagaan. Umpamanya saja Majelis Ulama. Dia ada kan cuma lihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang apa eh, di Majelis Ulama itu enggak ada orang pinter semua bodoh-bodoh itu. dari segi apa bodohnya itu? Loh, mereka itu tahu cuma uh, mungkin ya hukum mungkin. terus itu administrasi dan lain-lain tapi kalau ilmu kehidupan itu gak paham hmm. itu udah. maksud gue saya... segera apa? kalau mereka paham tentu produk-produk atau fatwa-fatwa oh, yang ya. lahir oh, tidak iya. akan seperti itu iya akan menampung humor lah Akan menampung humor <laughs> Lulai ya kan. Oke, okay. Bung Taufik ada SMS atau telepon yang bisa dibacakan Bung Taufik SMS ini dari Pak Ahwan Pemuka agama yang tidak bisa humor itu tidak tahu kalau Tuhan Maha Kasih Mereka memahami keagungan Tuhan sebagai hal yang menak menakutkan Padahal apapun yang dilakukan umatnya tidak akan berpengaruh pada keagungan Tuhan. Berikutnya SMS dari Pak Wan Abud. Menurut saya semakin susah orang menerima humor, semakin rendah tingkat kecer kecerdasan emosionalnya. Kemudian tanggapan dari Pak Eko di Periuk, Gus Dur masuk saja grup Srimulat katanya karena <laughs> lucu. Nah, kita sapa dulu Pak Daniel yang saat ini sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi, Assalamualaikum. Okay. Ada dua pertanyaan, kayak uh, pengen tahu aja jawabannya. Tadi kayak uh, waktu Nabi Muhammad SAW itu diutus uh, sama Allah sebagai Rasul, yang mau ditanya itu kan di dzira uh, Arab ya Gus. Ya, yang saya mau tanya Gusdur, saat itu saat Nabi menjadi Rasul, bagaimana wilayah-wilayah lain? Apakah dia mendengar Nabi Muhammad ada di sana atau dia itu saat itu bagaimana situasinya Gusdur? Itu yang pertama. Yang kedua Gusdur. Di dalam kubur, ulama-ulama kita bilang akan ada pertanyaan, mantrabuka, man nabiuka, man imamuka, gitu guys. Bagaimana orang meninggal zaman nabi-nabi Adam, nabi Nuh, nabi Ibrahim itu waktu kita ditarik ulama nabi Muhammad itu bagaimana dulu, -dulu pertanyaannya sama atau pertanyaan beda guys. Itu aja. Assalamualaikum. Kalau soal kubur itu, ya kita bisa dekati dari bermacam-macam sudut, ya. Sebab itu kan bukan ajaran Quran, hmm. bukan ajaran Hadis, itu kan fakih. Hmm. Lah fakih itu bisa benar bisa nggak benar gitu loh. Hmm. Jadi kali saya nggak bisa komentar, hmm. saya cuma bilang bahwa ada humor dalam soal ini namanya talkin itu. Talkin. Hmm. Okay. Ya itu di desa saya dengarnya hmm. itu dulu. Ada Adamuddin pemimpin agama, Imamuddin itu, namanya Kamsari. Lambah saya itu ya seorang kiai Giyayefoge yang hebat sekali. Nah, terus, sana ada orang mati, dia ditanya, kiai siapa ini yang baca Thalqin? Sudah, Kamsari saja. Wah, baca-nya nggak karu-karuan. Kula nafsindai kotal maut, itu ya. Jadi salah semua karekatnya. Saya bilang Mbah, kalau itu orang enggak akan keluar membacanya, kalau disuruh, iya tapi dia yang punya SK. Itu ngomongnya serius tapi sebenarnya wukulkan itu. Oh enggak mau, bisa SK untuk ngasih talqin. Ya iya, lu bukan jadi mautin itu. Ada juga masalah hubungan humor dengan kejelasan emosional, Gus juga ada pertanyaan. Ya, ya, ya. Ya, mm -hmm. ya seseorang itu tergantung dari sudut mana dia melihatnya. Mm. Kalau terlalu serius, ya, mm. memang semua hal itu ya menghina Islam. Mm. Kalau orang itu tidak terlalu serius, ya sedang-sedang aja dah, mm. yang apa-apa, anggap kehangatan hubungan aja. E iya. Tapi begini saya kira guys, memang ada masalah saya kira di sini ya karena e, tradisi agama kita khususnya apa? kitab sucinya, hadisnya hmm. dalam konteks Islam hmm. itu hampir enggak ada humornya. Kalau hmm. saya seingat saya cuma, setahu saya cuma ada satu nabi itu humor ketika ada, ada hadis yang menceritakan tentang nenek-nenek yang bilang sama Nabi, "Ya Rasul, apakah nanti di surga apa saya bisa masuk surga?" gitu. Enggak bisa kata Nabi, "Di sana enggak ada orang tua." Bidah dari cantik semua ya? Bidah dari cantik semua. Aja. Ya gak tau. Ya saya gak tahu soalnya begitu. Tapi <tuk> Yang jelas ada ludruk dulu zaman Lekra. Oh, oh iya. Panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok gak di akhiran saja? Karena kalau kamu di sorga, itu... Bidadari-bidadari itu, wah, sejawabnya, ah lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? <laughs> iya, neraka pakai AC semua sekarang. Panas. <laughs> bagaimana? Bidadari-bidadari di surga itu, oh di neraka semua pinjang film juga ada. <laughs> Dan terus kita bagaimana menghadapi begini? <laughs> itu diumorkan itu. <humor> kan, itu. <laughs> Apaman ya. saya waktu itu, mualah betul dibakar itu panggungnya Kasian <laughs> tuh orang, lengkanya lari tuh, gang-gang-gang Terus kita lengkapi sehingga tidak dianggap menghina gitu loh Yang hmm. menghina itu orangnya yang kurang, kan begitu Yang kurang cerdas kata orang tadi ya nah, iya. Tadi juga ada pesan yang, yang pertama tentang hubungan antara humor dengan persepsi kita pada Tuhan Yang penuh dengan kasih sayang, ada. itu bisa humor tapi orang mempersepsikan Tuhannya galak jadi, galak iya ya. jadi ya. begini antrean masuk ke surga hmm. itu macem-macem orang di depan terus ada satu orang supir bis kota gue ini kalau nyetir sering mabok hmm. selebor slow, slewong slow, seong <laughs> itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga orang-orang yang lain keluar Kebaharasaan begini, masa orang tuang mapuk segala macam masuk surga, dijawab oleh malaikat. Kalau dia lagi seleo seleo selebi gitu, anda baca baca apa? Mudah mudahan diselamatkanlah itu. <tik> ya, dia, surga karena diselamatkan, dia masuk surga kerana doa penumpang. Eh nah, itu mungkin bagi orang lain gitu kok kok gimana sih surga dan neraka sesuatu yang sangat serius karena orang bisa masuk surga secara abadi, uh -huh. masuk neraka uh -huh. juga bisa begitu. Loh uh -huh. nah, kok ini dijadiin uh, guyonan gitu loh. Itu loh Gusti. Lah, lah, lawan la, la, la, la, la, gini. Lah, itu juga bisa dijadikan guyonan loh kan. Nah. Nah, ya, Berarti yang lebih rendah mestinya lebih bisa lagi. Iya. Hmm. <laughs> Dan juga saya membaca tulisan-tulisan Gus Dur juga penuh dengan humor ya Bung Habib Nah tapi ada... begini, nah ini aneh, ini aneh Nah Gus Dur ini tulisannya satu pun tidak ada yang humoristik hmm. Kalau Anda baca misalnya kolom-kolomnya dari awal tahun 80-an sebelum beliau jadi ketua NU Itu beliaulah yang memperkenalkan para KIAI ya ke dalam perbincangan nasional Enggak ada yang KIAI hmm. itu dianggap pinggiran dan sebagainya hmm. Gus Dur tiba-tiba ngomong KIAI Syukri lah dari lah, dari apa kita dipaksa, bukan dipaksa dalam arti sesungguhnya, tapi ditarik perhatiannya untuk melihat kiai-kiai. Ada juga umurnya, tapi Gus Dur sendiri tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang bermaksud melucu. Hmm. Nah, ini nah ini kesempatan saya nanya, Gus Dur. Kenapa Gus Dur itu, kalau udah nulis kolom, biasa betul-betul serius dengan bahasa Indonesia yang sangat baik? Nggak banyak orang Indonesia yang punya bahasa seperti itu? Ya, tergantung. Ya, pada saat saya sudah akhir-akhir ini saya sering membuat humor itu karena juga saya dalam tulisan itulah yang diperlukan oleh bangsa kita nah iya, iya. di dalam tulisan kita juga terlalu ya. tegang kita ini hidup <laughs> terlalu tegang ya itu ada kumpulan tulisan Gus Dur yang terbitkan tempo tentang melawan melalui humor Oh ya dan dari judul-judul saya juga menangkap oh, ada iya. kesan yang sangat uh, ini misalnya Islam kaset dan kebisingannya kan menarik, Gus. Untuk sekarang <laughs> sekarang malah mundur mungkin, Gus. nggak mungkin hmm. lagi orang nulis judul kayak gitu. Orang kan langsung tersinggung gitu. Kok hmm. oh, ada dibilang Islam kaset. <laughs> saya baca itu tahun 80-an awal. Satu hal yang saya pelajari hmm. bahwa kalau ingin sesuatu dari Pak Harto harus dengan humor. Oh. Hmm. Nah. Kalau biasa dia punya itu argumentasi. Kayak orang enggak bisa ngomong. Misalnya gimana? Ambil contoh ya. Setelah lengser ini saya diundang bulan puasa ke buka di rumahnya di Cendana Saya bawa kayak ke kaya parsi aswali 4 kilo dari Lampung eh dari Metro. Lampu Metronya itu kan oh, di banget tuh. Terus saya di sana, habis buka lalu jam maghrib terus minum kopi minum teh. Kustu sampai malam enggak pak? Saya nanti harus apa ke oh iya, iya iya tapi kayaknya kan ditinggal di sini ya Oh iya Pak tapi harus ada penjelasan lah itu penjelasan apa nah ini NU nya eh, apa trawehnya nanti itu traweh NU lama apa NU baru lah kan dia bingung loh NU NU baru gimana? loh kalau NU baru traweh dan apa eh, eh, apa traweh dan itunya kuiturnya itu tiga 23 puluh Oh ya. lama NU baru tuh ya? NU, itu NU lama. NU. Nah itu nah, kalau itu baru diskon 60% puluh <laughs> persen. Ya tinggal sebelas. Ada yang jelas bukan NU. <laughs> oh dulu ah saya ikut yang baru aja. Tinggal saya sakit. <laughs> Ada lagi apa namanya umur berapa atau, atau itu ketika saya ditawari oleh Kun Zubaiti, Duta Besar Irak di Indonesia, orangnya Satam Hussein. Hmm, Mbak Atis. Nah, sudah ngomong pada saya, Satam Hussein itu mengusulkan anda menjadi peserta oil for food program. Ya, jadi minyak dan makanan. Nah, saya pikir, waduh kalau saya tolak. Saddam Husainya marah, kalau saya terima Amerika-Kadji marah, PPP. Nah, saya bilang sama begini Yang Mulia, kalau Pak Harto setuju, saya jalankan. Nah, itu. Udah, yaudah, udah atur. Dua minggu kemudian saya ketemu di eh, Cendana, kesana. Ada apa Gusul? Gini lho Pak, saya ini ditawari oil for, food, oil for food. Wah ambil aja, ini panjang lebar udah saya nggak ingin dilarang saya ingin kenapa ini ya orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidal, Abu Abu Nidal itu sang pejuang tulisannya Abu Nidal. Hmm. Nah apa urusannya itu dengan Food ya? Nanya. Begini Pak kalau saya ikut saya kan harus menyediakan apa itu mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak untuk apa? Nah untuk masak instant instant mie itu. Mie instant. instant. Oh iya iya iya iya. Lalu apa hubungannya dengan ini? eh gini. <laughs> Kalau nanti saya dipanggil abu nudul gimana? Ya enggak apa-apa. Iya iya Oke. Keloran. Oke, okay, Gus Dur, Mas Hamid, terima kasih atas kehadirannya di Kedai Tempu dan Sudah, kita sudah mendengarkan obrolan pada kali ini tentang Islam dan humor bersama Gus Dur dan Bung Hamid. Dan obrolan tadi kita, saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana Islam yang disampaikan oleh Gus Dur penuh dengan keramahan, penuh dengan kesantunan, penuh dengan kesegaran. Bukan Islam yang datang dengan wajah yang garang, bukan Islam dat yang datang dengan wajah yang marah, tapi Islam dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Itulah salah satu kesan kita bagaimana Gusdur menyampaikan pesan-pesan keislamannya. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko Bareng Gusdur, dan kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.